Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wayardah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsiran amma ba'd Sebagaimana tadi telah dijelaskan Bahwasannya Al-Istianah Mithlus sual Memohon pertolongan Hukumnya sama Seperti As-Sual Melakukan permintaan Apabila seseorang Meminta pertolongan kepada makhluk Dengan sesuatu yang makhluk tersebut tidak mampu untuk memenuhinya kecuali hanya Allah subhanahu wataala saja yang bisa memenuhi permohonan pertolongan makhluk permohonan, permohonan permohonan pertolongan seseorang tersebut maka apabila ia meminta pertolongan kepada makhluk yang makhluk tersebut tidak bisa tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kemampuan untuk memenuhinya Maka itu adalah syurkun akbar Namun apabila seseorang meminta pertolongan kepada makhluk Kepada orang lain misalnya Tentang sesuatu sementara Apa yang ia mintai tolong tersebut Orang lain tersebut bisa memenuhinya Maka yang demikian ini adalah perkara yang boleh. Meskipun terkuhu ahsan, meskipun meninggalkan permintaan, permohonan tolong tersebut, ditinggalkan itu lebih baik. Karena seseorang yang meminta pertolongan kepada orang lain menunjukkan bahwasannya dirinya lebih Ya, rendah ataupun dirinya membutuhkan kepada manusia, ya. padahal syariat membimbing untuk ya, yang afdol menurut syariat adalah mencukupkan meminta pertolongan itu kepada Allah subhanahu wataala. Kemudian Nabi saw bersabda: "Waham anna l-umma". Lawihtamaat, ketahuilah sesungguhnya umat seandainya ia telah mereka telah berkumpul, umat tersebut telah berkumpul, sekumpulan orang tersebut telah berkumpul, lawihtamaal khalqulhum mereka semuanya ya. telah berkumpul ala ayat fauqabisshayin. Untuk bisa memberikan manfaat kepada dirimu dengan sesuatu Lam yanfa'uka Maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat Illa bisya'in qad katabahu laka Kecuali dengan sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala Telah takdirkan bagi dirimu Ayat Qadarahu wa kata laka fil lawhil mahfud, yaitu segala sesuatunya telah Allah takdirkan dan telah Allah catatkan bagi dirimu di, di lauhil mahfud. Walau itu tamgu ala ayat ilah ayat dirruka bishayin, lam yadurruk illa bishayin. Qad katabahu bahu Allahu alaik. Dan seandainya Orang-orang tersebut telah berkumpul, umat tersebut telah berkumpul. Allah ayatur untuk memadorotkan dirimu. Bisain dengan sesuatu lam yaduruk maka tidak akan terjadi madarat itu pada dirimu. Illa bisain kecuali dengan sesuatu kata kata Bahullahu alaik, sesuatu yang telah Allah tetapkan. Sesuatu yang telah Allah takdirkan atas dirimu. Fahada fi hil imanu bil kaba'i wal kadar. Maka penggalan hadis Nabi saw ini memberikan pelajaran kepada kita tentang al imanu al imanu bil qadai wal qadar yaitu tentang masalah keimanan kepada al kaba'i ketetapan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala wa an nasa la yakdiruna ala ayanfa'uka karena sesungguhnya ya, tidaklah akan terjadi mereka tidak akan memiliki kemampuan ala ayanfa'uka untuk memberikan manfaat kepada dirimu awyadurruka atau memiliki kemampuan untuk memudaratkan dirimu illa bima kataballahu lak kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan bagi dirimu ya min naf'in aw menetapkan terhadap dirimu apakah menetapkan untuk sesuatu yang manfaat atau menetapkan untuk sesuatu yang membawa mudarat Fahum sababun faqat Maka ya, Keadaan yang demikian itu Itu hanyalah sebab belaka Orang-orang ya. itu Mereka yang akan memberikan madarat Ataupun manfaat itu hanyalah sebab belaka Wa amman nafi'ud dar Fahu Allah Adapun yang memberikan manfaat Atau yang memberikan madarat Adalah Allah Jalla wa Ala إِذَا أَمَارَهُمُ اللَّهُ نَافَعُكَ apabila Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang tersebut untuk bisa memberikan manfaat kepada dirimu maka akan terjadi manfaat itu Wa yeah. لَمْ يَأْمُرُهُمُ اللَّهُ لَمْ يَنْفَعُكَ dan apabila Allah SWT tidak memerintahkan kepada mereka orang-orang yang berkumpul tersebut umat tersebut لَمْ يَنْفَعُكَ maka Manfaat itu tidak akan terjadi kepada dirimu, tidak akan bisa diraih manfaat itu oleh dirimu. Wa idah amarahum dar dan apabila Allah subhanahuwataala tidak memerintahkan kepada orang-orang tersebut untuk memadaratkanmu, faalaika maka atas dirimu hendaklah bil iman bil kodar wal kodar hendaklah beriman kepada masalah ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, telah diangkat pena-pena dan telah kering lembaran-lembaran. Maknahu pengertian daripada penggalan hadis ini annaqdha Allah qaddira wa antaha wa lan karena sesungguhnya ketentuan Allah itu telah ditakdirkan dan telah berakhir dan tidak akan bisa berubah. Fa innal kodoa karena sesungguhnya ketetapan al kodo Allah di qadaruhullahu yang Allah telah tetapkan bagi dirinya la yugayaru maka tidak bisa berubah kalau Allah sudah tetapkan rufi'atil aklam diangkat pena-pena ai maksudnya aklamukitabatil qada'i wal qadar yaitu pena yang menuliskan menuliskan tentang al masalah al qada' dan al qadar itu telah diangkat wajafatis suhuf telah kering lembaran-lembaran artinya as suhuf yaitu lembaran-lembaran Allati kutibat fihal maqadir Lembaran-lembaran yang di situ Takdir-takdir Allah telah dituliskan Lembaran yang di situ tertulis Takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala Fahadha fihil imanu bil qada'i wal qadar Maka inilah yang berkaitan dengan masalah keimanan Terhadap al qada' wal qadar terhadap ketetapan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. wasiatun liibni Abbas wa dan ini merupakan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan kepada selain Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu sesungguhnya Yuminu bil qada'i wal qadar Hendaklah ya, Hendaklah Abdullah ibn Abbas Atau yang selainnya Hendaklah beriman Kepada al qada'i wal qadar Kepada ketetapan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala Fa'idha al abadu bil qada wal qadar Apabila seorang hamba Beriman kepada masalah qada' dan qadar Beriman kepada masalah ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala fa innahu maka sungguh pada diri orang tersebut yastagni dia telah mencukupkan bagi dirinya billah hanya kepada Allah an su'alinnas berkaitan dengan meminta-minta kepada manusia wa anil isti'anati binnas demikian juga meminta-minta pertolongan kepada orang lain fil ghalib itu pada umumnya, sehingga dengan ini, dengan kita memahami apa yang disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah perkara bagaimana se seseorang ya, dia mampu untuk menahan diri dari meminta-minta, dia mampu menahan diri untuk tidak meminta tolong. Kepada manusia dan mencukupkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan dilandasi apa? Keimanan kepada ketetapan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita lihat Ini seseorang yang dia punya ah Saya tidak minta-minta saya akan usaha sendiri Artinya apa? Dia mandiri Memiliki kemandirian ada orang yang semangat, ada orang yang memiliki karakter kepribadiannya lemah, ya, sedikit sedikit eh tolong dong, eh tolong dong ya, eh. nah, sedikit-sedikit, minta sedikit sedikit minta sedikit-sedikit minta. Tapi ada orang yang memiliki karakter kepribadiannya kuat, ya, saya akan usaha dulu, ya, sudah, ini ada pinjaman uang, tidak tidak, saya akan usaha dulu. Dia memiliki karakter. Punya kepribadian Nah Ini hadis Nabi SAW ini adalah Membentuk karakter kepribadian seseorang Ketika orang itu beriman tentang masalah al-qadah wal-qadar Disitulah terbentuk kepribadian Dia tidak akan minta-minta kepada orang lain sebelum dia mencoba untuk berusaha sendiri misalnya ya. ini kepribadian yang seperti ini ya. kompetensinya kuat dia ber, mampu untuk berkompetisi ya. dia mampu untuk apa namanya survival ya. menghadapi tantangan-tantangan ya. nah, ini ya. Kalau kita memperhatikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ini pendidikan karakter yang luar biasa. Ya, Pak Mendikbud yang baru kan begitu, ada dua hal yang menjadi visi misinya, kompetensi dan karakter. Wah kaya. begitu kan kata Pak Mendikbud, kompetensi dan karakter. Ya. Nah ini semua karakter terutama dibentuk antara siswa dan guru dibentuk antara siswa dan orang tua di rumah ya, Itu. Nah, ini pembentukan karakter itu memang galibnya lebih banyaknya sekolah dan rumah sekolah dan rumah ya, meskipun di rumah kadang-kadang ya, kecolongan dengan adanya medsos rusak mentalnya jadinya nah, ini Hal yang perlu kita perhatikan di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bagaimana menanamkan keimanan kepada masalah al-qadha wal qadar. Ya. Kalau seseorang sudah memiliki ketangguhan ya, Maka dia akan menjadi orang pemberani. Berani ya, kalau Allah belum takdirkan saya akan tetap hidup. Ya. Berani dia. Ya. Dia yakin bahwasannya kematian itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sudah dikepung seribu pasukan, kalau memang Allah belum takdirkan untuk mati, tidak akan mati. Itu karakter seperti itu. Keyakinan itu kalau sudah tumbuh pada diri seseorang luar biasa. Dia akan menjadi orang yang pemberani. Bahasa dulu peluru itu ada namanya, kan gitu. Peluru itu ada. Ada namanya hari ini masuk ke tubuh siapa itu sudah ada bahasa bahasa redaksi kita tapi intinya bahwasannya seseorang di dalam hadis ini seseorang dididik untuk bagaimana dia memiliki kekokohan iman dalam masalah al kodo wal kodar ya. sehingga dengan demikian ya, dia menjadi orang yang ulat dia menjadi orang yang pemberani, dia menjadi orang yang mandiri, dia menjadi orang yang survive. Ya. Ya. Karena dia yakin, kalau Allah tidak takdirkan, ya, maka tidak akan terjadi. Kalau Allah takdirkan, pasti akan terjadi. Dia yakin dengan itu. Nah, maka dia akan menjadi orang-orang yang memiliki kepribadian yang kokoh, yang tangguh. Ini salah satu Faidah bahwasannya ya, Keimanan kepada Al-Qabah wal-Qadar Itu adalah salah satu Dari keimanan Yang harus kokoh Terhunjam di dalam Hati kita, di dalam diri kita ya, Karena ini Termasuk daripada Sempurnanya iman Seseorang berbeda dengan kaum ta'zila ya, yang meniadakan takdir, ya, menafikan adanya takdir, ya. hanya mengandalkan tidak ada campur tangan Allah Subhanahu Wa Taala, hanya mengandalkan bahwasanya semuanya adalah manusia, ya, berhasil atau tidak berhasil manusia itu sendiri. Ya, Na'udzubillah, kita memiliki keyakinan sebagaimana kaum Makota Zilah. Kita yakin bahwasannya apa yang diupayakan manusia itu hanya sebab. Dan manakala Allah sudah takdirkan, maka Allah Subhanahu Wataala maka manusia itu akan mendapatkan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma ala ila wa bihamdik. Ashadualla ilaha illa anta. Stagfiru kawatubu ilaik. Wa sallallahu ala Bismillahirrahmanirrahim. Uh, ingin menyampaikan perkembangan terbaru berkaitan dengan tahun pembentukan maris dakwah kita di Pondok Aren. yakni dana yang telah terkumpul adalah sebesar 1 miliar 362 juta 754.321 atau kurang lebihnya 1,3 M. eh uh, di mana kita masih kurang sebesar 2,7 miliar, ya untuk itu uh, kita masih tetap mengharapkan ta'awun dari para ikhwah semua untuk dapat bertahun bersama-sama mensukseskan pembangunan markis dakwah kita di daerah Jakarta dan sekitarnya. Cukup sekian informasi dapat, yang dapat saya sampaikan. Jazakumullahu khairan.